jangan tergesa-gesa tenang fokus ke istiqomah ojek khawatir jatahmu dari awal aja oh ini satu lagi pertanyaan yang masalah kerja hari ini loh mm -hmm. yang hitungan cepat itu kan mm -hmm. kalau misalkan Loko. jahil ya itu kan masih bisa begini Nah pas, Kalau pak Soloat dan Soloat Lamo Kartini satu bacaan kan bisa sampai 5 puter, ya oh, itu. Suci, suci, ya. Nah tetap satu-satu kan dan ya. nah, yang banyak beredar itu kayak gitu jadi satu putaran mereka klaimnya itu seribu. Nah, aku kan? Maksudku pertanyaanku nggak ada orang yang dapat itu dari aku gitu kan? Itu kan metode-metode yang dari jabung terus orang-orang yang ke sana jadinya yang beredar seperti itu. Ah, tekanan psikologisnya enggak stabil gitu kebanyakan oh, proses. Ya, ya satu-satu aja, sabar aja kawanku. Berarti selawat la Muhammad satu butir gitu kan. Pokok oh, selawat itu satu-satu. Ya nah. satu-satu aja. Loh, kalau hmm. yang kita ini ya, terus ada pertanyaan, wah ya suwe Mas, Nus, Soalnya kalau Allah Al Kafi kan bacaannya panjang itu. <laughs> nah, itu kan artinya kalau kita baca seratus aja udah mungkin makan berapa jam